Oke, okay. requestnya sudah dicatat dengan rapi oleh Cakmo. Iya, yeah. tadi sudah ada. Ditunggu yang nyanyi ya. Iya, uh -uh. ada yang nyanyi. Oke, okay. ada yang nyanyi ya. Ada, sudah dikonsep. Apa? Oh, aduh. Betul-betul dimanjakan request dari Daratan Komuniti. Iya, yeah, semuanya dimanjakan kok Cakmo ya. Si Biru, Daratan Komuniti tambangnya warna biru itu seger ya jadi enggak panas betul permintaan dari daratan community dan segera panitia sebuah lagu jangjut agak galau mengenang masa lalu buat yang punya mana? Jangan ditangisi ya. Dekada tembang 70-an. Oh 70-an ya, camo ya. Udah lahir? Belum. Berarti masih berondong ya. Selamat TV sudah dikonsep rapi oleh camo sudah saya berikan itu request dari saudara si biru si kinis-kinis daratan komuniti okay.